Bapak Arya, selamat siang Selamat siang Silahkan Pak、uh, Saya kira kalau urusan ibadah ini harusnya dipermudahlah Di zaman sekarang ini di Indonesia saya prihatin karena Membangun rumah ibadah atau izin mendirikan bangunan untuk rumah ibadah Jauh puluh kali lipat lebih sulit ketimbang membuka sebuah rumah Rumah yang、uh, misalnya bar gitu macam b u d a bar gitu Jadi gampang m e n d e r i k a n sebuah tempat yang tidak mencerminkan sebuah tempat、uh, bisa membimbing、uh, iman manusia ya Kenapa begini? Itu harusnya SKB tiga Menteri itu dicapet saja Kalau urusan manusia dengan Tuhan serahkan saja kepada rakyat Jadi pemerintah tidak usah terlalu mengatur Orang mau sembahyang, mau apa kok diatur Sembahyang pun tidak boleh Jadi banyak uh, manusia, uh, rakyat, masyarakat tidak mengerti、uh, izin m e n d e r i k a n bangunan Dengan izin beribadah Jadi dianggap orang kalau beribadah harus pakai izin Itu, itu edan itu itu e d a Nah di Medan dengan adanya kejadian di Bekasi、uh, Ada sebuah uh, tempat uh, peribadatan di Medan、uh, Juga didatangi oleh LSM-LSM Untuk、uh, bertanya soal izin dan sebagainya Nah ini berbahaya sekali karena kejadian di Bekasi dapat menginspirasi a l a s a n a l a s yang tidak bertanggung jawab Atau k o n o m yang tidak bertanggung jawab、iya. Mempergunakan kesempatan ini Untuk memeras Tempat-tempat、uh, ibadah yang mungkin mereka anggap Bisa diperas, bisa diganggu Bisa di ini gitu ya Iya kami bisa melangkap komentar Anda Terima kasih Pak Arya Selanjutnya Bapak Hari, selamat siang s i l a k a n Pak saya, saya cuma pendek Kalau presidennya Tegas ya gimana b a w a a n n y a bisa tegas Ya terima kasih. terima kasih Pak Hartono selamat siang Halo Ya silahkan Pak Kalau masalah izin sih sebenarnya pemerintah itu gampang Yang parahnya itu premanisasinya itu yang menyerangnya itu ya Begitu Bu, terima kasih Terima kasih Pak Hartono Ibu Eli selamat siang Halo Ya siang Bu Siang Silahkan Ah、uh, Gini Bu ya Saya punya tetangga ya Bu ya Maaf ya sebabnya ya untuk yang beragama Islam ya Kalau kita m e n d i r i k a n gereja Halo, iya, terputus sepertinya, Anda bisa mencoba kembali Selanjutnya Pak Budi, Pak Rudy Halo Iya, selamat siang Pak Selamat siang Bu s i l a k a n Ya, komentar saya cuma satu Bu Kita ini tidak tahu apa yang diurusin dari pagi sampai malam Urusnya bukan-bukan izin, mesti 90 rumah, mesti 90 orang, yang m u s i m Memberi izin baru bisa bangun rumah ibadah itu aneh-aneh i t u Bu Itu yang penting 90 orang juga belum tentu dikasih izin masuk ke surga Mau- mau- mau- m i u m i u mau- a u mau- i a u a u m a h mau- mau- a u mau- mau- mau- mau- mau- mau- mau- m a i n a u mau- mau- m a a u mau- m a mau- mau- mau- mau- mau- mau- a u mau- mau- mau- mau- mau- mau- mau- m a mau- mau- mau- mau- mau- mau- mau- mau- mau- a u a u mau- mau- mau- mau- n a u mau- a u m a a u mau- mau- a u mau- a u mau- a u mau- mau- mau- mau- a u d a r a u mau- mau- a u mau- m a m a t a u m a mau- mau- mau- mau- mau- mau- アデカシアデシンパー、スパティマレカマ anda, pak.、Buari、s l a m a t i a n s i am, l a k a n b u a r i s a p i i r i t u tell you, attend t b e s u m m a r d from Rastan, to eat in the man b e k o r s I s e a t siang. Selamat siang Pak s i l a k a n Pak Abram dengan komentarnya、uh, Komentar saya sisa d e r l a l u Kita memang istilah katanya Ngono ya ngono n g tapi aja ngono Artinya dalam Dalam、uh, Apa namanya、uh, Izin tempat ibadah Lingkungan itu yang harus diutamakan Lalu kalau lingkungan mantap Dari aparat harus tegas Bahwa kamu orang luar Kebanyakan itu orang luar bukan orang dalam Iya、yeah. Terima kasih Pak Abram atas komentarnya. Ibu Karina, selamat siang. Selamat siang. Silakan, Bu. Saya mau kasih komentar, Pak.、Uh, di daerah perumahan saya kan, itu ada mau dibangun rumah ibadah. Kita yang seperti Bapak bilang itu udah minta persetujuan 90 keluarga ya. Ya. Itu sudah, loh. Sudah minta, tapi tetap masih diprotes sama.、Uh... golongan tertentu gitu loh sampai di demo sampai ditutup apanya tuh、e, jalannya mereka mereka kayaknya、e, padahal itu tanah itu udah, di, udah ada izinnya udah ada、e, pokoknya semua udah di udah sah gitu udah udah ada izinnya tapi mereka tetap seperti itu gitu loh jadi kadang-kadang susah juga ya menggolongan golongan minoritas itu sepertinya susah gitu selamat sore pagi Bert. Ya, selamat sore Pak. Ya, kalau kita lihat dari stasiun, dari stasiun TV Swasta itu sekitar 5.000 orang berkumpul dari beberapa apa, tokoh agama ya Islam Kristen, Katolik dan lain sebagainya itu kelihatannya sepertinya memalukan juga ya, ya seharusnya ini harus mendapatkan mendapat a n g g a p a n yang serius ya, jadi jangan hanya main-main aja gitu, harus yang serius ya kan? Ini kan pasti b e r i t a i n i tersebar ke seluruh dunia ya, dikatakan、uh, Indonesia sedemikian tolerannya dalam beragama dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bla bla bla bla bla, itu teori-teori semua itu, teori dan juga izin lah, 90 kakak ini, kan juga hanya teori ini, sebenarnya kan, nggak mungkin 90 kakak juga ini. 私は、私は、私は、私は、私は、a は、私は、私は、u は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、s は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、Ya s i 私は、私は、私は、私は、私は、Ya saya mau s a m p a i は、私 n 私は、私は、a は、a は、Bila pemimpin negara ini adalah pemimpin Sontoloyo. シュランハンバー。 Iya, ini kalau saya bilang, ya, negara abal-abal ini hukumnya nggak tahu yang g i mana yang m e s t i diikutin. Udah kacau balau, Mbak. Begitu, bikin yang benar susah, yang salah gampang. Ya, terima kasih. Oke.、Okay. 6339160 masih ada waktu, Pak Herman. Selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan, Pak. Kalau dari pendapat saya begini, kita seluruh bangsa Indonesia ini... Sepertinya sudah lupa diri itu ya bahwa negara ini dibangun oleh Bung Karno Itu dengan empat pilar kehidupan jelas itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bineka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda Nah kalau kita mengacu kepada Pancasila Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa Sudah jelas dilengkapi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal tujuh atau dua delapan negara menjamin kebebasan beragama jadi kalau ada orang membatasinya dengan aturan-aturan yang lebih rendah atau dengan etika atau pengaturan-pengaturan pribadi itu bukan orang Indonesia menurut saya jadi jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia ini lupa diri, waduh itu berbahaya sekali ya terima kasih oke、okay, Pak Edi ya terima kasih Silahkan シ <Hello. S 2>、yes. ah、i カンバイディ e あっさまとレボー。サイマーコメ t トのキータイヤ i サイ k ビング semua orang b e ランバトウハンドモア。オランモアミニアブトウハ a ドデ a プル k ーレーター。オランバトウアコウハンヤヤヤンサマ a アディカシバイタ。ババイワンシラカン Iwan. 私は大阪の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子この子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の バパベニやしらけんばベニさまつ ory? サイ e ュマハニャカタカンボーバンサイニーキタサンサマスとジバワキタバンサインプカトハナンチュマントハニャンマナ バーサイト 私はは私はラは私は私は私は私は私は私 i 私は s は私は私は私は私は私は私は私は私は私 d 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は y は私は私は私は私は私は私は私は私は私は 私は私はそれを見つけることができます。私はそれを見つけることができます。それを見つけることができます。それを見つけることができます。それを見つけることができます。それを見つけることができます。それを見つけることができます。